saja barang alumni tadi di sini special board armania semuanya. Terima kasih yang sudah datang. Oke, yeah, PK Gary, tadi yang... What do Mbak cantik sekali ya.